Eh, ikhwan sekalian eh, jadi eh, sedikit tadi apa yang disampaikan oleh Ustad eh, kemudian kami coba dari bapak-bapak ini kami coba akan bentuk dua kelompok kira-kira untuk mendiskusikan sebuah eh, permasalahan ataupun kira-kira inputan bagi kita bersama di sini ada ada Pak Soeharno mungkin bisa se ke sebelah kiri Pak Soeharno Terus ada Saudara Iwan. Ini bisa ke sebelah kanan. Terus nanti kita akan bagi kira-kira e, ada yang ikut Pak Soharno dan ada yang ikut Pak Iwan. Nanti silahkan setelah selesai nanti dipresentasikan e, hasil dari diskusi kelompoknya. Termasuk ibu-ibu mungkin satu kelompok kali ya, Bu ya. E, saya nggak ngelihat yang di situ tapi e, dengan tema yang sama intinya adalah bagaimana kita bisa mengoptimalkan pengajian dan kira-kira apa kontribusi kita paling tidak kita hadir kita me, uh, ide idenya Seperti apa uh, mungkin saya hitung aja dari yang uh, namanya siapa Pak Anton ya uh, ikut sama Pak Iwan saja di sebelah kanan nah sebelah kirinya ikut yang ke sini gitu uh, biar biar kalau kenal jadi biar yang nggak kenal jadi kenal gitu kan. Nah, digeser. Uh, disitu sudah berapa itu? Ya. Yeah. Uh, yeah. ja ya. Jangan yang kenal, kalau yang kenal nanti enggak ini nih. Enggak tambah kenalan. Yeah, iya, ditukar gitu. Sini, Pak. Nah, silahkan Nanti anu, Pak. Nanti enggak enggak ikut ke ini. Silakan. Jadi eh, sebelum eh, ini saya akan edarkan satu kertas. Nanti silahkan ditulis ya, paling tidak kelompoknya dan eh, apa? Nanti ditulis di sana. Yang ingin saya eh, yang ingin saya sampaikan adalah bahwasanya suatu permasalahan bagi kita semua, saya kira untuk saya kira kita kita bisa bareng-bareng menganalisa bosnya untuk mengajak ngaji, itu kan sesuatu yang sangat-sangat susah sekali, gitu ya sesuatu yang sangat susah eh, kertasnya sebenarnya satu aja, satu aja kertasnya karena itu kertasnya satu, terus nanti hasilnya nanti ditulis di belakangnya saja jadi usulannya sampian apa, jadi begini Saya sedikit e, berikan mukadimah bahwasanya ee seingat kami waktu itu kita mulai dengan yang namanya grup itu di 2012. Ya, 2012. Kelihatannya di sekitar sini pengajian itu masih ya masih rada-rada datang dan pergi, hilang dan enggak jelas ada pengajian. Setelah berkumpul alhamdulillah ee Bapak kita yang satu ini ini namanya Pak Satori Pak, ya. Ini Pak Satorri ini yang ini, yang ini orangnya gitu. Nah, ini beliau mengadakan pengajian di pengajian tajwid di al Itu setiap hari Ahad pagi jam 8 sampai dengan jam 10. Seiring berjalannya waktu ternyata yang datang itu anu, yang datang itu justru malah koordinator koordinator. Jadi yang datang itu eh, ketua DKM Jannatul Nurtawus di sini terus ada dari e, masjid mana masjid mana setelah berkumpul terus kita pengen udah kita ngadakan e, daurah di Baitur Rahim waktu itu pertama kali saya ingat itu 2013 kita ngadakan e, bersama Ustadz Ali Subhana ternyata tanggapannya Masya Allah sekali kita ngadakan pengajian itu yang datang ada sekitar 130 jamaah nah dari situ Kita sebarkan angket ke jamaah bahwasnya berharap pengajian itu bisa rutin hingga e, adalah pengajian tambahan pengajian tambahan dan seterusnya seperti sekarang ini ya eh yang pengajian-pengajian yang lain pun demikian termasuk pengajian ibu-ibu dan juga e, sekarang sudah bertambah dengan e, pengajian bahasa Arab dan e, pengajian khusus untuk wali murid Terus kami sendiri, Pak Iwan ini tetangga saya di Pulau Siris ini Kita mengadakan pengajian RW, kami kan sering share itu ya Pengajian RW yang bulanan setiap e, besok pagi Itu di SMP12 kita adakan pengajian bersama Ustadz Hamzah Abbas Setelah subuhnya itu dari sini beliau, jadi biar sekali jalan Nah terus kita adakan pengajian e, RW juga itu e, pengajian bersama Ustaz Anjandra Drotolib di SMP 12 setiap uh, Sabtu keempat itu adalah salah satu hal-hal uh, yang kita pengen sebenarnya tetap kita akan optimalkan terkait pengajian ini tetapi yaitu tadi kendalanya besar ininya apanya eh uh, apa minatnya itu sedikit bahkan uh, apa ya eh uh, Kalau dulu mungkin ini karena ini ya karena karena kami ini banyak nganggurnya jadi ya ya apa e, bisa mencolok sana mencolok sini gitu ya dulu kalau bagi yang teman-teman sudah ngaji sedih waktu sebelum 2010 kalau dengar pengajian di Jakarta Islamic Center yang mengadakan tim kajian karyawan ilmiah Astra, itu memang kami yang di sana. Nah, e, Seiring berjalannya waktu ya teman-teman terus mengoptimalkan di daerah-daerah masing-masing. Kalau tadi yang seperti disampaikan Ustaz tadi bahwasanya kalau kita jalan, kalau kita safar itu kan biasanya ya mau enggak mau yang ditunjuk sebagai imam pada saat salat ya yang kelihatan saleh secara secara zahir. Walaupun walaupun saya saya E, bukan sudon tidak semua dari teman-men e, just 30 aja nggak hafal gitu kan Nah tetapi paling tidak ini kan memotivasi untuk semuanya saling belajar gitu loh apalagi sudah e, jenggotnya berkibar-kibar tetapi ternyata kok Iqro satu aja belum hitam ini kan juga e, apa e, masalah gitu kan Nah ini ini yang setidaknya perlu kita diskusikan e, usulannya Seperti apa nanti kita akan coba rangkum Uh, untuk paling tidak pergaikan kita Dan apa yang kira-kira belum kita uh, Belum kita Jalankan, nanti kita bisa jalankan Di waktu yang akan datang, kira-kira uh, Setidaknya ada tiga kelompok Bapak-bapak ada dua, nanti ada ibu-ibu uh, Nanti kita Samri Dan nanti Insyaallah kita akan Coba tindak lanjuti Kira-kira uh, seperti itu Ada beberapa hal yang mungkin uh, Nanti kita coba akan informasikan Bahwa uh, terkait dengan seksi sosial misalnya kita juga kerjasama dengan Anggaplah Jangan Atul Virtus dan yang lainnya yang sudah ada ambulans sehingga kalau misalkan ada duka dan lain sebagainya kita Insyaallah bisa bantu untuk hal-hal seperti itu, itu juga yang kita coba optimal mungkin ini sedikit pengantar untuk musyawarah ini silahkan sekitar 10-15 menit Untuk mendiskusikan di dalam kelompok Nanti setengah 11 nanti Silahkan kita mulai dengan presentasi Dari masing-masing kelompok tadi Silahkan e, Mohon ditulis itu Kelompoknya siapa saja namanya Jadi paling tidak bisa sering kenal Terus nanti e, Yang ibu ada ke tasnya. Kalau dirasa ibu-ibu Sepertinya jemaahnya bisa dibagi dua silahkan mungkin bisa dua kelompok enggak apa-apa Pak, kayaknya ibu, ibu satu kelompok ya hanya ada 11 oh. orang ini ada Bu Ami ya iya oh. <laughs> Pak silahkan dioptimalkan Bu sepertinya bisa dibagi dua saja deh, Bu itu ada ibu-ibu yang baru datang juga itu ini yang kelompoknya Pak Suharono ini kurang aktif ini kelihatannya, tukeran ini kelihatannya Pak Satori ikut ke kelompoknya di sana, terus Pak Yugo pindah ke sini nih kelihatannya kurang hidup kelihatannya saya pernah e, diskusi seperti ini, membuat kelompok seperti ini di e, dauroh RW13 itu sempat ada usulan pengajian itu dapat hadiah, dapat doorpress jadi e, gak apa-apa, saya kasih idenya silahkan, tetapi kira-kira apakah kita bisa melaksanakan hal-hal tersebut gitu. E, sudah ada yang selesai sudah ada yang siap presentasi kelompok ikhwan 1 ikhwan 2 saya pernah adakan e, kegiatan seperti ini pas di puncak sana tapi untuk kegiatan e, tadabur alamnya RW13 jadi itu acara tahunan itu biasa memang e, musyawarah seperti ini kita kita e, adakan dan ide-idenya itu Masya Allah Uh, hingga akhirnya sekarang itu kalau untuk kita mengadakan pengajian itu biasanya ibu-ibu PKK yang uh, aktif sekali itu di RW13 ya uh, kita mulai mungkin uh, dari uh, tim satu uh, silahkan kira-kira bisa di disampaikan dari musyawarahnya uh, nanti uh, setelah dari bapak-bapak kemudian ke tim ibu-ibu uh, terus kemudian nanti ke bapak-bapak lagi dan sekiranya di BIPA dua, dua Tim berarti bergantian mungkin dari tim Bapak-Bapak dulu uh, silahkan siapa yang uh, dari kelompok 1 disampaikan kira-kira seperti apa, uh, apa yang sudah didiskusikan bisa disampaikan Assalamualaikum Wr. Wb uh, <coughs> mungkin sebelum ke penyelesaian kami melihat ada beberapa masalah-masalah dulu yang mungkin uh, ada curhatan juga, ada masalah juga yang telah disampaikan kalau kami tidak bisa menyelesaikan dari yang kami sampaikan usulkan usulannya mungkin dari bapak-bapak bisa ada solusinya gitu loh. Salah satunya adalah eh uh, kita sudah ada grup mungkin cukup banyak ya ada sahabat muslim, sahabat muslim 12 ya, muslimah dan yang lain-lain. Tapi kalau saya melihat mungkin kita melihat eh uh, banyaknya disitu hanya masih umum. Tidak ada asatid juga tidak ada, terus disitu isinya macam-macam. Mulai dari kajian yang buat hari Jumat atau Sabtu Minggu di sharenya hari Senin. Otomatis udah enggak kelihatan itu uh, kajian di mana Bahkan sering nanya lagi nanya lagi. Nah, seperti uh, mungkin sedikit gambaran saya juga ikut di Odoli ada dan lain-lain itu dibagi dua Pak. Jadi yang satu memang untuk misalkan setoran hafalan, yang satu lagi untuk untuk share apapun di situ. Nah, kalau sasaran untuk WhatsApp ini karena sangat membantu uh, salah satunya adalah dibagi 2 kalau memang yang satu ini untuk tanya jawab yang saya setuju dengan Ustadz dari usul tadi bahwa adanya as yang membina disitu dan sering, -sering tanya jawab yang keduanya di-share hanya satu, ada satu grup lagi yang hanya khusus untuk share-share uh, kajian dan isinya bukan hanya per, per masjid tapi disitu isinya ada masing-masing mungkin dari DKM nya yang share secara resmi gitu loh jadi bukan hanya dari, dari kita ini kadang-kadang dari kita yang dari jamaah yang share jadi kita juga kurang tada kutip ini bener apa enggak kajiannya gitu loh kan seperti itu yang kedua eh uh, masalah ini sempat saya koordinasi apa diskusi dengan salah satu ustazah kebenaran saya ada kenal ustazah juga yang mengisi kajian dia curhat juga beliau curhat dimana beliau sudah dapat dikajian di masjid A ternyata ada masjid B yang menarik beliau dan di akhirnya masjid yang satu lagi jadi rebut-rebutan Ustadz gitu loh tarik-tarik menarik Ustadz yang kedua masalah jamaah juga saya lihat di sini mohon maaf ada beberapa masjid salah satunya mungkin yang saya tahu di Asalam itu kajian memang mungkin mereka punya punya jamaah khusus yang udah sudah kalau ada kajian datang terus ke masjid ini gitu loh bahkan kalau boleh milih antara A dan B masjid, masjid di Asalam tapi untuk kajian-kajian yang lainnya saya lihat Uh, yang hadir Tidak cukup banyak Tidak seramai dengan Yang masjid yang lainnya lah mungkin lah Nah salah satu usulan dari ustazah ini juga di Saya coba tampung Beliau menyarankan Adanya koordinasi antar setiap DKM Baik itu jadwalnya ataukah ustazahnya atau ustaznya Sehingga bisa Tidak ada ego dari masing-masing DKM ini Untuk memakmurkan masjid Jadi kita pun Dari dari jamaah juga memang baik buat jamaah karena bisa memilih ustaznya atau temanya. Cuman di satu pihak adalah e, apa namanya dari segi kemakmurannya ada juga yang kurang kurang satu sisi banyak yang hadir, yang kedua sedikit yang hadir gitu loh. Mungkin salah satunya itu. Jadi solusinya kalau salah satu dari kami usulkan adalah adanya di luar jam, di luar kajian yang mungkin Pak Arif sampaikan tadi adanya koordinasi antara masing-masing DK, Ketua DKM, di luar kajian-kajian pada pertemuan untuk membahas salah satunya masalah tadi karena kalau saya lihat kalau saya aman galaksi sampai dari Pekayon sampai dengan Asalam, Jati Luhur sampai Al Ihsan itu ada 11 masjid yang saya lihat sudah menerapkan kajian sunnah itu tidak sedikit pak Dan kalau saya lihat di-share itu juga membingungkan kita itu aja jadi akan lebih memaksimalkan lebih mengenal, kita juga bisa saling silaturahmi E, kalau kita dalam satu kajian itu kita lebih banyak yang hadir dan kita bisa ketemu antara jamaah yang lain, jangan sampai Firdaus punya Firdaus aja kaj kajian jamaahnya yang hari itu aja gitu loh gitu, jadi e, usulan kami salah satunya adalah dari masing-masing DKM mungkin dipimpin oleh Pak Arief atau DKM dari mana silahkan membentuk untuk forum silaturahmi sendiri ketua DKM dan yayasan dan lain-lain lah termasuk kajian muslimahnya Yang berikutnya eh, ada kajian yang dirasa masih kurang menarik pak Karena secara secara eh, manusiawi mungkin kita yang masih muda-muda terutama Memang ada Syafiq bilang bahwa Ustadz Syafiq bilang tidak Jangan melihat Ustadznya tapi lihat apa yang isi kajiannya Hadirlah di hadirlah di kajian ilmu gitu kan Karena itu adalah taman surga Cuman tidak mengungkiri juga pak Kalau ada kajian Ustadz A dengan Ustadz B yang mungkin lebih dikenal Itu kita akan lebih banyak kumpulnya di Ustadz yang lebih kenal katakanlah seperti itu. Mungkin di sini dari kami yang mungkin jamaah yang bukan terlibat di DKM, ada kesulitan. Ada mungkin Pak Arif pernah menanyakan ke masing-masing jamaah antum kenal ustaz ini enggak gitu kan. Tapi mungkin ada juga yang kita tahu mungkin jamaah yang lebih ada yang mengenal ustaz ustaz siapa, mengomong susah. Nah, itu jarang sekali dari DKM, DKM itu menshare adakah antum-antum yang mau menshare ustaz-ustaz yang bisa dihadirkan di sini yang mungkin lebih bisa bisa menarik jamaah lah katakanlah seperti itu. Itu salah satunya. Yang berikutnya yang tadi jam kajian yang tabrakan Ustadz. Jadi eh, katakanlah bada subuh hampir semua DKM mengadain Pak, bada subuh. Ustaznya. Jadi kita sendiri agak-agak jadi ujungnya tadi jadi masing-masing sepertinya munculkan ego-ego masing-masing DKMnya Jadi katakanlah Jangan Firdaus, mengadakan, semua mengadakan Akhirnya kita terpecah Yang hadir itu-itu lagi dan di masjidnya itu-itu lagi Intinya tadi Saya sendiri jujur tidak kenal pak Banyak yang tidak kenal di sini Padahal sering ketemu, saya tahu sering ketemu Di kadang di masjidnya, tapi di situ Saya kemarin saya lompat-lompat pak Masih Firdaus, kadang kalas salam, Baitrohim, saya lompat-lompat Tapi itu sering ketemunya ya Jarang ketemu misalkan Antum Ada di Firdaus, ada di Baitrohim Jadi kita kurang Secara secara kekeluarganya saya lihat masih kurang Yang berikutnya adalah masalah informasi Pak Tadi yang disampaikan Pak Ari betul Kalau di RW kami Alhamdulillah sudah berjalan Salah satu dengan flyer dan dan apa namanya undangan langsung resmi Tidak melihat dia itu kenal sunnah apa tidak sunnah Kita sebarkan semuanya Ternyata di luar dugaan saya sendiri baru tahu Bapak ini ternyata dia hadir kalau kajian sunnah gitu loh dia Yang biasa kami di yang biasa kami Ya saya lihat masih biasa-biasa aja lah kita masih biasa Ternyata begitu ada kajian sunnah beliau hadir Nah itu jadi saran dari kami mungkin adanya semacam undangan mohon maaf saya sering dengar kalau di kajian-kajian di Jakarta itu apa salat Jumat adanya undangan untuk misalkan e, Maulid Nabi. Masjidnya di mana, undangannya di mana, Pak? Itu loh, Pak. Dengan hal itu aja mereka men-share. Kenapa kita tidak bisa men-share itu gitu loh, Pak. Katanya kita baik minimal ada menarik beberapa jamaah untuk dipanggil itu loh. Apakah bentuknya bentuk Uh, apa namanya fotokopian yang kita share di di apa namanya di setelah Jumatan atau apa diselipkan dengan mungkin buku-buku yang kita ada dari jamaah yang menyumbang atau apa kan seperti itu biasanya buklet-buklet itu akan menarik. Minimal ada dari Mas itu masa enggak ada yang dapat ini undangannya. Karena pengalaman saya sebelumnya jujur sebelum saya tahu di sini uh, apa namanya banyak kajian, saya larinya ke sana Pak, ke Telkom, kalau enggak ke Roja jauh gitu loh. Padahal sini ternyata banyak informasinya. Jadi saya yakin banyak sekali saudara-saudara kita yang yang belum tahu kalau memang banyak kajian juga di sini. Karena informasinya hanya terbatas di Sahabat Muslim, di grup-grup itu aja. Secara lisan juga jarang mengajak karena kita takut dia bukan di dimahajit salah gitu loh. Tapi dengan adanya disebar seperti itu dengan mereka baca, oh ternyata ada. Tadi saya diskusi juga teman-teman di apa mana Pak tadi? Baitul Muslimin, saya baru tahu udah mesti Baitul Muslimin di sini, Pak. Gitu loh. Jadi mungkin beliau juga baru tahu katanya ada-ada kajian-kajian seperti ini. Nah, salah satu seperti itu. Yang <tuh> berikutnya tadi saya diskusi dengan Mas Indra, ini remaja dari masjid mana? Anur. Jadi ternyata dia juga kesulitan menjalin komunikasi dengan remaja masjid di DKM lain. Kebetulan di saya saya saya sampaikan usulan dari kami adalah silahkan dimulai kalau tidak dari mulai tidak akan di jalan, Pak. Mungkin silahkan Mas Indra atau diskusi dengan Pak Arif atau gimana membentuk satu kajian apa satu grup khusus untuk untuk apa remaja remaja muslim sebetul antara enggak usah jauh-jauh, Pak, antara Galaksi dengan Pekayon lah yang sebilang ada 11 masjid itu. Ini perlu bantuan dari masing-masing DKM untuk katakanlah yang sudah ada remaja masjidnya untuk membantu katakanlah menyetor nama lah ke, ke Mas Indra ini eh, minimal ketua ketua Rohisnya atau apa disitu nanti beliau yang akan akan menggerakkan itu loh mungkin ini bantu dengan teman-teman dari DKM. Karena jujur Pak tidak akan tidak akan jalan nanti dari biar dari rekayam ini yang eh dari apa? dari remaja masjid ini membentuk yang selera mereka. Karena remaja tidak bisa dipastikan apa tidak bisa dipaksakan untuk seperti kita monoton kajian dan lain-lain. Kajian mungkin bisa dengan cara tadabur alam, camping atau kemah atau apa silakan untuk untuk remaja itu katakanlah seperti itu pelan-pelan dimasukin untuk sambil kajian-kajian sunnah pelan-pelan akan terbawa juga karena kalau usia kayak kita mungkin pak sudah sewajarnya kita cari kajian pak tapi kalau remaja kebanyakan agak sulit pak narik untuk kajian gitu pak mungkin itu sih pak ya jadi eh, yang sedikit curhatan atau juga mungkin saran-saran dari kami yang selama ini mungkin jujur unek-unek ini pengen saya sampaikan sebenarnya pak gitu loh jadi salah satu juga amanah dari ustajah tadi yang, yang beliau sendiri agak kesulitan akhirnya e, bentrok waktunya masing-masing DKM ini munculkan egonya, nah itu yang mungkin perlu dicari solusinya dari masing-masing ketua DKM atau pengurus Yayasan itu aja mungkin Pak terima kasih ya, uh, Masya Allah uh, ada sekitar tujuh usulan yang uh, saya ringkas nanti Insya Allah kami akan diskusikan di uh, di tim yesan setidaknya uh, nanti uh, untuk bisa mendapatkan follow up nya um, mungkin kami akan tampung dulu untuk selanjutnya di tim ibu-ibu bisa disampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alvan mungkin ada beberapa yang hampir mirip ya pertama koordinasi jadwal kajian Uh, mohon ma ibu-ibu ada berapa kelompok nih satu kelompok satu kelompok saja Iya 15 orang tapi mintanya satu kelompok aja ya, silahkan Iya uh, ini ada 10 poin yang pertama hampir mirip dengan Bapak tadi koordinasi jadwal kajian kalau sekarang kan banyak misalnya Selasa Janatul ada Baiturahhim ada terus ada juga di Daruffalah ada tiga uh, dan satu lagi di Alfurqu dan Jadi e, jamnya, waktunya itu kan hampir bersamaan, akhirnya Umahat itu bingung, kemana sih kita harus kajian gitu, semuanya ustadznya bagus. Terus sudah gitu, ada juga minta kajian sunnah di sekolah itu dengan pembinaan rohisnya Pak. E, rohisnya itu dibina, jadi kan kalau di sana anak-anak kan kader-kader kita itu kadang-kadang mereka nggak tahu ini termasuk sunnah atau tidak. Uh, uh, ini boleh atau enggak gitu terus kenapa sih kok enggak boleh gitu jadi dalil-dalilnya seperti itu terus kedua banyak yang mereka mempertanyakan apa sih Salafi itu gitu jadi ada pengkotkanpekotak-pekotakan kayak seperti itu kedua eh uh, apa kelima itu kajian remaja yang diadakan Sabtu Ahad kalau bisa kajiannya itu adalah kajian kitab yang rutin dan eh, yang keenam, pengajian Umahat di rumah-rumah misalnya kajian Kitab, Liko, eh, Tasin, gitu. Terus eh, juga minta dibuatkan blok kajian Bekasi Selatan, Pak. Karena apa Bu? bu? Blok kajian Bekasi Selatan. Blok? Oh, uh, ya, blok kajian. Jadi kadang-kadang hmm. supaya mereka tuh bisa lihat, kalau sekarang kan eh, masing-masing kalau kajian Atul punya asalam punya, jadi masing-masing punya gitu, kalau bisa ada satu blok yang khusus mungkin sahabat sunnah yang membuat gitu kan. Nah terus ada satu us, apa usulan yang semoga bisa direalisasikan ya pak, koordinasi salat idh sebekasi selatan pak, selama ini kan cuma oh, e, info kajian ada di janatul, di lapangan ini, masjid ini, di lapangan ini gitu. Terus gimana caranya kita bisa mendatangi DKM musyola kecil gitu Pak. Kadang-kadang mereka kalau melihat kita dengan penampilan seperti ini, mereka, ah enggak deh, gitu kita udah enggak mau lagi uh, peng ikut pengajian kayak gitu, takut. Apa ya, enggak, enggak sama gitu, enggak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh orang tua kita gitu. Uh, gimana solusinya? Uh -uh. Jadi saya rasa hanya itu aja Pak. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, ini uh, nanti setelah dari uh, kelompok ketiga mungkin ada tambahan usulan nanti sedikit saya akan uh, sampaikan beberapa hal yang mungkin menurut saya, saya bisa pahami dan nanti mungkin terakhir sambil sekaligus penutup mungkin dari Ustadz nah, mungkin seperti itu uh, silahkan dari kelompok yang ketiga silahkan Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh e, Dari kami kelompok ketiga mungkin e, ada beberapa usulan Dan ada satu poin juga yang sama dengan kelompok satu tadi di sini mengenai e, pengajian remaja e, Kami e, menginginkan mungkin e, ada daurah remaja gabungan Terutama untuk e, Masjid-Masjid Sebergasi Selatan ini eh, agar tema-tema yang diangkat juga aktual dengan kondisi-kondisi remaja saat ini misalnya mengenai eh, ada Valentin atau apa itu kita bisa eh, memberi pencerahan kepada pemuda-pemuda eh, kita remaja-remaja kita agar lebih paham dan eh, tidak terjerumus mungkin terlalu dalam atau karena memang kondisi pergaulan ini uh, udah campur baur untuk yang selanjutnya uh, seperti kita mungkin bisa mengutip dari eh uh, pengajian-pengajian yang lain untuk uh, ikhwan sebelah lah istilahnya uh, mereka sering-sering mengad mengadakan kajian yang melalui spanduk sepanduk yang besar gitu kalau uh, ada yang habaib-habaib gitu kita mungkin uh, bisa meniru cara mereka uh, yaitu bisa pakai spanduk uh, pakai spanduk atau selain radio atau WA karena kan uh, mungkin ada juga saudara-saudara kita yang masih awam sebenarnya dia uh, pengen ngaji atau cari uh, tempat untuk ngaji gitu eh dengan adanya baliho baihu atau spanduk itu dia akan tertarik datang walaupun mereka pemahamannya belum eh uh, nyunah tapi begitu datang di situ insyaallah uh, uh, bisa dapat hidayah di situ. Uh. Untuk selanjutnya uh, kalau kita lihat hari ini sebenarnya kan uh, acara pertemuan grup sahabat muslim dan muslimah, tapi ternyata kayaknya uh, belum maksimal, kami mungkin dari grup kami tadi mengusulkan agar ada daurah khusus untuk uh, grup muslim dan muslimah itu mungkin seperti yang diutarakan tadi Akyah di RW13 itu bisa ke puncak atau apa yang agar lebih maksimal gitu bisa mengajak keluarganya atau bagaimana yang eh, bisa mengadopsi apa yang pernah dilakukan di RW 13. Untuk berikutnya karena kita kayaknya di Bekasi Selatan ini udah kajiannya udah bagus, alangkah baiknya kita bikin buletin yang mungkin bisa di-share di masjid-masjid di sekitar apalagi di Bekasi Selatan aja masjid mungkin ada 11 lebih berarti kan insyaallah itu uh, tempat yang bagus juga untuk share-share ilmu melalui buletin-buletin dakwah. Cakiruh begitu yang uh, usulan dari kami dari tim 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini uh, mohon maaf tadi Ustaz bisa sambil nyimak enggak ya Ustaz? Ya? Yang disampaikan ini, nanti bisa kita sambil Tanggepin ini Masukan-masukan tadi ee, Saya tanggepin Yang kira-kira dari secara umum Tadi dari ibu-ibu adalah Terkait salah satunya ini idenya nya Masya Allah, tapi Kelihatannya untuk prelisasinya Rada sulit ini Bu terkait salat Sholat sebekasi selatan, ini harus Lapor Pak Camat ini kelihatannya Saya ada Grup situ Pak Camat ada Tapi nanti Insya Allah saya akan sampaikan Insya Allah gitu ya Eee Terus terkait juga pengajian yang e, setiap subuh sudah ada, Sabtu dan Ahad e, memang pengajian ini kira-kira kalau kira-kira di tahun 2012-an itu memang masih sedikit tapi setelah memang semua DKM e, ya intens untuk mengadakan kajian akhirnya setiap masjid memang Sabtu-Ahad itu rata-rata mengadakan pengajian sendiri nah ini e, salah satu negatifnya itu adalah memang jamaah yang kurang optimal tetapi di sisi lain sebenarnya DKM itu punya garapan sendiri-sendiri bahwasanya mereka pengen mengoptimalkan warga sekitarnya awalnya adalah seperti itu, tetapi kesannya jadi kalau antara di sini Dengan Al-Ikhlas, dengan al Dengan waktu yang sama, Usad yang hampir sama Nah akhirnya e, Terjadilah hal yang Terjadi itu, kira-kira seperti itu Ya e, nanti e, e, apa Hal itu juga akan coba e, Kami sampaikan, tetapi memang e, Tidak semua hal Tidak semua hal e, Mesti kita e, Apa? Mesti kita Jadikan satu tuh Tapi paling tidak adalah Bagaimana apa yang bisa kita minimalisir Dan kira-kira mana yang bisa kita Kira-kira sih seperti itu Tetapi yang jelas kami sudah coba Coba deketin setidaknya di salah satu grup itu ada Ada yang disitu berisi dari Masing-masing koordinator ataupun masing-masing DKM Sehingga bisa Masing-masing bisa melihat Paling tidak yang sedang kita optimalkan adalah ada jadwal-jadwal tersendiri yang memang e, tidak barengan dengan yang lain tetapi tidak bisa setiap bulan bahwa pengajian itu tidak akan bentrokan itu tidak akan bisa kita hindari karena yaitu tadi kita punya waktu e, istilahnya waktu favorit gitu ya waktu favorit Sabtu dan Ahad dan semuanya berlomba-lomba pengen mengadakan waktu Sabtu dan Ahad gitu Tapi kalau ada yang mau mengadakan Senin sampai Jumat itu waktu yang masih kosong, silahkan, Kira-kira sih seperti itu. Subuh Sabtu sampai Jumat. Saya kira juga ditinggal jamaah gitu. Karena rata-rata uh, tukang nyangkul semua gitu. Nah, uh, itu beberapa hal. Terus terkait tadi yang uh, ada dari Ibu-ibu ini galau dan risaunya. Jadi kalau misalkan dengan pakaian yang item-item dengan model ada yang aneh-aneh seperti ini. Ini mumpung mumpung di sini Bu Lidi nggak ada. Dulu Bu Lidi itu e, ini timnya Mas Bobi, Mas Bobi ini remaja di sini dan pertama kali pertama kali e, ada pengajian di sini ini saya dapat komplain bahwasannya eh di sini yang datang itu item-item gitu kan. Item-item maksudnya bajunya terus eh, apa yang datang itu kok kelihatannya ini eh, casingnya sama gitu kan yang yang yang ngatung-ngantung yang ada kayak kambingnya gitu kan eh, pokoknya jamaahnya itu dan eh, silahkan kalau mau ada yang ini jadi sampai mengatakan bahwasanya ada jamaah itu yang datang pas ngerti pulang lagi gitu kan Uh, saya sampaikan begini Bu, mohon maaf bahwasanya saya itu ya dikit-dikit ada jenggotnya gitu kan. Istri saya juga walaupun enggak dibungkus semua tetapi ya paling tidak uh, pakai jilbab yang relatif uh, rada lebar gitu. Tetapi terus terang kami ini belum pernah mengisap darah tetangga, saya bilang gitu. Jadi jangan takut gitu kan. Kita itu sama sekali enggak enggak enggak ada yang enggak ada yang apa? eh uh, Nggak ada yang seperti seperti itu saya kira sih seperti itu Nah tetapi paling tidak ini kan ini kan pandangan seseorang artinya bagi kita kita ambil positifnya bahwasanya kita yang merasa dalam tanda petik dicurigai seperti itu kita buktikan bahwasanya itu semua tidak ada pada kita kira-kira setuju nggak bapak-bapak dan ibu ibu sekalian khususnya ibu-ibu setuju nggak kira-kira Oh ya bahwasanya kita e hal-hal seperti itu tidak benar tetapi bagaimana kita bisa menyampaikan itu ke semua kan butuh butuh waktu butuh uh, butuh apa ya uh, yang jelas adalah uh, kita kedepankan akhlak gitu ya karena memang tidak menutup kemungkinan ada yang ya ini sudah modelnya modelnya apa untuk uh, Ya sudah dari sononya seperti ini gitu ya. Jarang senyum dan begini gitu. Sudah gitu seolah bukan seolah-olah sudah gitu aktif di pengajian gitu. Ini memang menjadikan salah satu pengajian ini uh, jadi rada kurang menarik, tetapi ya itu tugas kita bersama, bukan hanya tugas tadi Ibu-ibu, tetapi tugas kita bersama. Bagaimana kita bisa bahwasanya uh, kalau kalau kita yang sudah pernah ngaji hak -ha seorang muslim kita ketemu dengan salam dengan senyum saja kepada saudara kita sedekah dengan e, akhlak kita yang baik dan lain sebagainya saya kira itu semua tidak akan e, tidak akan apa tidak akan menimbulkan sesuatu di masyarakat tetapi e, kita anggap kita ambil positifnya bahwasanya itu semua nanti e, setidaknya kita mulai dari sekarang bahwasanya e, apa hal-hal yang seperti itu tadi kita coba e, hilangkan dari e, kita sekiranya itu memang ada. E, ini e, beberapa hal terus juga e, terkait dengan koordinasi yang sebagian besar tadi disampaikan nanti insyaallah e, kami coba akan e, sampaikan ke teman-teman yang lain yang kira-kira bisa me menjembatani hal ini. Mungkin itu mungkin dari saya kalau uh, Ustaz monggo sekiranya uh, menambahkan dan tadi eh uh, ada satu hal yang yang mungkin juga nanti ini khususnya Ustadz ada pertanyaan terkait Salafi gitu ya. Saya itu, mohon maaf nih, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian Saya setiap ngundang ustad itu Saya sampaikan ustad Tolong kata Dalam tanda petik Bitnah dan salafi ini disimpen dulu Disimpen dulu, karena ada yang Mohon maaf sekali, alergi gitu Saya enggak tahu Jadi seolah-olah kalau dengar dua kata ini kok Sepertinya kok yang mau kiamat gitu padahal itu itu istilah syar'i dan uh, tidak ada yang perlu ditakutkan gitu kan ya betah ya sudah betah saja memang itu ya uh, kalau mau diganti ya itu tidak nyuna ya sebenarnya sih sama saja sebenarnya gitu uh, uh, tapi ya ya nanti Insya Allah Uustaz yang Insya Allah lebih paham terkait juga uh, istilah salafi atau apa ini uh, saya nggak mau menyampaikan ini maksud saya apa? seiring berjalannya ilmu dan waktu nanti sampean semua akan paham terhadap hal itu. Kira-kira sih seperti itu. Iya. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Sebenarnya apa namanya ya? sangat enggak ideal sebenarnya ya. Saya jauh terus jadi apa namanya pembinanya di sini kayaknya lucu sebenarnya. <mimpinanya> Eh, sangat saya sangat berharap ada Ustadz di sini Ustadz Mahfud Umri, Ustaddam Hamza Abbas ya teman-teman sejawat saya di sini yang bisa membina juga itu yang sangat penting karena tadi ada pertanyaan kadang-kadang eh jamaah ini berselisih pendapat Apakah ia Ustadz yang layak diundang atau tidak itu tadi sempat saya dengarkan enggak tahu itu poin yang mana tadi yang dicatat sama ibu-ibu tadi ya itu poin krusial juga itu yang pengen saya tekankan komen saya di kesempatan kali ini Alhamdulillah di Bekasi ini eh, tinggal Ustadz Ustadz yang Masya Allah ya Ustadz Hamza Abbas Ustadz Ali Subhana dan tentunya yang beliau yang sepuh yang meskipun sebenarnya lebih sepuh saya ya Ustadz Mahfud Umri ya Ustadsholeh Umri itu mungkin bisa ditanya dulu untuk menengahi atau untuk membuat keputusan Apakah ini Ustad Sunnah layak diundang atau jangan diundang itu sepertinya karena saya lihat apa namanya di grup di grup eh, sahabat eh, muslim-sahabat muslimah masih ada Ustadz-Ustadz yang memang tidak direkomendasikan oleh beliau-beliau oleh saya pribadi, oleh beliau-beliau yang saya sebut di atas Ustadz Mahfud Ustadz Hamzah, Ustadz Ali dan seterusnya karena memang mm, kita tahu pemikirannya, kita tahu itijahnya itijah itu biasa kita pakai kepada arah pemikiran Ya, meskipun casingnya sama tapi kita suka menyebut ini itijahnya atau arahnya itu bukan ke sini misalnya jadi eh pada isu-isu atau pada materi-materi tertentu sama tapi pada materi-materi yang menukik dan menohok itu ketahuan Iya itu biasa kita temukan pada Ustadz-ustadz -ustad yang diperselisihkan oleh kita dan ternyata memang e, mengandung apa namanya benar adanya pemikirannya yang kurang pas dengan pemikiran apa namanya pemahaman salaf itu yang saya sarankan sekali lagi bagi para ikhwan, ya penyelenggara kajian terus kemudian yang men juga jadwal kajian untuk bertanya kepada asadizah asadjah kecuali asadizah yang ma'ruf asadizah yang sudah biasa kita undang dan sudah biasa kita kenal sebagai asajah sunnah terus eh, beliaulah yang nanti bisa memutuskan ia menjadi hakim tidak apa-apa karena memang eh, kita sediakan atau kita mengangkat hakim dari seorang mukmin, seorang Muslim yang dilihat dari kafa'ah ilmiahnya dan beliau juga tinggal di sini itu yang pertama yang kedua saya sangat berharap sekali uh, saya adalah tamu sebenarnya jadi tuan rumahnya antum semua termasuk pembinanya Antum antum semua ya antum semua beberapa ihwa inginnya saya tinggal di sini saya tapi saya tidak bisa karena saya punya kegiatan di brebes, ya, sungguh merepotkan sekali, ya, paling sebulan sekali itu paling maksimal bisa saya amalkan dan sepertinya juga Ustadzah ini sudah sibuk-sibuk juga semuanya tapi, Insya Allah lah, hanya sekedar melihat dan memantau, mungkin beliau-beliau bisa Wallahu alam bisa bisawab itu yang saya kira, pokok uh, yang tadi ditanyakan itu yang lebih krusial sebenarnya yang pengen saya soroti Wallahu'alam oh iya yeah. istilah salafi sebenarnya apa namanya ada, ada kebutuhan untuk dimunculkan sebenarnya ya sebenarnya ada kebutuhan untuk dimunculkan tapi memang seperti yang disebut Pak Arif kalau ada resistensi apalah eh uh, apalagi, ya enggak rugi sebenarnya kita mengesampingkan me, dahulu dengan dakwah sunnah ya, dengan menyelisi dan seterusnya, itu bisa, bisa diaplikasikan di, di asatiza atau di pamflet-pamflet ya, dan seterusnya bisa diganti dengan kalimat-kalimat yang lebih, lebih familiar ya, kalau memang ada resistensi ya tapi memang eh, satu saat atau satu waktu atau satu kesempatan misal